Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas ya Allah Dewi Kakak gimana kabarnya kak, um, sehat kan? Udah berapa tahun Asho ya kita Allah. gak ketemu Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik kak Ya gini lah, kalau jadi PNS harus siap dipengasikan ke pelosok-pelosok pelosok tanah air Aduh kakak salut sama kamu Allah kabulkan cita-cita muliamu sebagai guru Makasih banyak kak eh, eh ini siapa ini? Ini siapa sih cantik ini Masya Allah Assalamualaikumgu guru Waalaikumsalam Kamu pasti princess Rara ya? Iya kan? Aku kangen banget sama anak solehas satu ini Rara juga Terus? kangen sama Bu Goro Rara, ah, <tuh> uh, kamu pasti lupa <tuh> ya Ini kan Tante Dewi Waktu kamu masih bayi, kan sering digendong sama Tante Dewi oh. Iya Eh, ngomong-ngomong, kakak Nusa mana ya? Assalamualaikum ma, Nusa pulang Eh, itu kan Nusa Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Tung Nusa sudah pulang? Nusa! Masya Allah, makin ganteng aja nih jagoannya Uma. Iya tante. <laughs> <sukur> <sukur> uh, <hihihi> iya terakhir lihat Nusa masih sebesar apa ya? Um, ini Nusa dulu sebesar gini nih. <sukur> iya tante. Kamu pasti baru pulang ngaji ya kan Kamu oh, ini siapa ya? Allah solehnya anak ini. Kamu ini apa ya? Sudah banyak sekali Nusa berjujur apa coba? Hmm. Nusa, ayo ganti baju dulu sayang. Uma mau siapin menu spesial kesukaan kamu dan Tante Dewi. Ayo. Iya, Uma. Hmm, Tante Dewi. Oh iya, aku kan bawain oleh-oleh untuk Nusa dan Rara. Nanti kita buka oleh-olehnya bersama-sama ya. Wah, asik! <tuk> Ra, emang kamu pernah ketemu Tante Dewi? Iya lah, Rara kan udah pernah ketemuan. Malah sering digendongin dong. Hmm. emang kapan ketemunya? kapan ya? kayaknya pas masih bayi deh. emang kamu ingat pas masih bayi? Hmm, enggak sih. kan dara cuma ceritain aja. nggak usah juga lupa sih. tante dewi. siapa ya? tadi kenapa ngasalin sama tante dewi? salam. kan bukan muhrim. maksudnya mahrum kali eh umah kalau muhrim artinya orang yang pakai baju ihrom kalau mahrom orang-orang yang nggak boleh dinikahin karena mereka punya hubungan keluarga pernikahan atau persusuan iya maksudnya bukan mahrom soalnya pak ustad ngingetin kalau kita nggak boleh salaman dengan yang bukan mahrom hmm. hmm. Jadi tadi kamu gak salam sama Tante Dewi karena bukan mahrum? <guluh> iya, ma. Oh iya ya, Uma sampai lupa ngasih tahu kalian. <guluh> kalau Tante Dewi adalah... Ibu guru kan? <guluh> iya, Rak. Tapi yang jelas Tante Dewi ini adik kandung Uma. Jadi Tante Dewi ini mahrum kamu, Nusa. Gak dosa kok kalau salaman. Wah... Wow. Maafin we zijn zo Dewi. erg, kira erg, orang lain. heel apa-apa, papa, apa papa, kok papa, Uma. Eh, oh iya, tadi kan tante janji mau kasih apa? Siapa yang mau oleh oleh? Wah, Rara mau, papa, mau. Eh tunggu, mau, tunggu tunggu, tunggu. Sini, sini, sini. Sebelumnya kita foto dulu. Ayo. Ayo. Gunakan kode voucher ini untuk mendapatkan cashback dan kebaikan di aplikasi Bukalapak.